Saya pikir mau nabrak saya nih. Wow. Ini pendengar Arasta FM 107,7 ya. Yeah. Wow. Luar biasa. Ini masih uh, yang belum tampil masih ada Eva Berlian, masih ada Ina Samantha KDI. Ya. Yeah. Untuk yang berikut ini Langsung saja Untuk memanfaatkan waktu yang ada Setiap artis Pasti mempunyai Kemampuan Olah vokal Dan karakteristik Yang betul-betul all out Yang betul-betul berbeda Namun artis yang satu ini Mampu serta bisa Mengimprovement dalam arti kata mengimprovisasi vokal ataupun suaranya untuk anda semuanya digital audio kendenes severji agung mandiri S E R A C Sari Aku Tidak mau aku iki sampah Kocomu ras, aku iki kocomu Ngompa coba mukawe, aku tambah neskapah Suwe orang jatuh, ketemu istilah berkelah Aku mangkai kaya termina Bilangan, kau tangguh sampah Tungguh istilah Tungguh istilah Dastarullah wangi otukui maksud kumo ya